Ahem, <clears throat> <clears> ahem. <throat> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا قولا سديدا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 wa kullal walalatin fi Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 23 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji salah satu Surat dari surat-surat yang mulia di dalam Al-Quran yang agung, Yaitu surat Al-Fajr Dan juga hadis dari surat Rasul SAW yang berkaitan dengannya Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Mada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang uliah saya berdoa Allahumma inna is'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa'amalan mutakabbara Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau rezeki yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah tatkala dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Karena kemudahan dalam melaksanakan ibadah itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu Wataala yang terbesar yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada seorang hamba. Makanya wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa kepada Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan. Wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuka. Demi Allah wahai Mu'ad sesungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah wahai Mu'ad sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubra kulli salatin an taqul Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadah. Maka janganlah engkau tinggalkan sekali kali di setiap dubur salat terdapat dua tafsiran dubur salat ada yang mengatakan sebelum salam karena dubur sesuatu adalah bagian dari sesuatu tersebut sebagaimana dubur manusia dia tidak terpisahkan dengan manusia maka dubur salat berarti adalah Sebelum salam sholat Ada yang mengatakan bahwa Dubur maksudnya adalah di luar sholat Yaitu setelah selesai mengerjakan sholat Yang diartikan dengan akhir sholat Maka yang jelas antara dua pendapat ini silahkan diamalkan Tidak ada yang terlalu terdengar kalau kita menguatkan satu dengan yang lainnya dari sisi kesahihan ataupun kebaktian sholat yang kita kerjakan. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala janganlah engkau tinggalkan sekali-kali di dubur setiap sholat mengucapkan wahai Allah tolonglah aku ya tolonglah aku untuk berzikir kepadaMu bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepada. Ini hadis mengingatkan kita tentang permasalahan yang saya sebutkan tadi kemudahan beribadah itu adalah salah satu nikmat Allah subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Tak kalah seseorang tidak berat untuk mengerjakan ibadah sholat subuh misalkan yang mana kalau seandainya kita perhatikan orang yang terlambat bangun subuh sampai matahari menyingsing maka Rasulullah s.a.w. bersedat balas syaitan fi ujni syaitan telah kencing di telinganya nah terkala kita dimudahkan untuk bangun sholat subuh kemudian Malamnya mungkin kita dimudahkan di untuk mengerjakan sholat malam, minimal sholat tuitir. Maka ini adalah kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan seluruh ibadah yang dimudahkan oleh Allah bersyukurlah atasnya. Kita kan tidak pernah berpikir, saya ingin meninggalkan sholat. Tidak pernah berpikir mungkin. Tidak pernah kita memikirkan, saya ingin meninggalkan sholat di saat orang-orang banyak meninggalkan sholat, jangan sholat subuh sholat yang mudah saja untuk menghadirinya sholat guhur asal rumah di samping masjid ya atau kantor di samping masjid, atau kantor Mengadakan sholat berjalan Itu tetap saja Tidak mengadakan sholat Nah takkah dimudahkan Untuk mengamalkan amal ibadah Maka ini adalah salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbesar Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu pesan pertama Dalam kejamin Takkala Seseorang dimudahkan Untuk beramal ibadah Bersyukur Dan pesan ini tujuannya apa? semakin memaksimalkan kualitas ibadah kita tadi malam saya di BSD saya bercerita bahwa dalam agama Islam seorang muslim dituntut untuk beribadah tapi bukan sekedar ibadah tunai kewajiban selesai kemudian sudah tidak ada lagi enggak di dalam konsep beribadah seorang muslim adalah bagaimana mengerjakan ibadah tersebut secara maksimal orang sholat di masjid ada yang dapat pahala setengah, ada yang dapat pahala sepersepuluh, sangat jauh bedanya padahal masjidnya sama, gerakan ruku, sujud, duduk diantara lus, sujud, duduk tasyahudnya sama, kemudian eee uh, bacaannya sama, imamnya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Tetapi si dapat pahala segini, si dapat pahala segitu. Maka sekali lagi konsep beribadah seorang muslim bukan sekedar di, te, dikerjakan, tetapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan perkataan ulama-ulama terdahulu tentang bagaimana memperhatikan kualitas amal ibadat mereka berkata seperti Ali bin Abi Thalib r.a berkata kuno lil amal asad jaminkum istimwan bil amal alam tasmahul Allah ala wa shal yakool inna kitaqabul Allahu min artinya jadilah kalian perhatian kepada diterimanya amal ibadah kalian lebih dibandingkan sekedar beramal. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada ba ya taqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, yang ahli sholat banyak, ahli puasa banyak, tetapi hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ekwans kalian disinilah akhirnya para ulama mengatakan Ummul kita al uh, umul uh, apanya umul kita itu adalah al-fatihah karena seluruh kandungan yang ada dalam al-quran terdapat dalam surah al-fatihah dan semua kandungan yang ada dalam surah al-fatihah termaktub di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Iyaka na'budu wa iyaka nasta hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan jadi ingat seperti yang saya ucapkan tadi sehingga tidak melebar 15 menit sebagai muqad saya katakan bahawa Ketika anda dimudahkan untuk beribadah, mudah untuk sholat, mudah untuk berjamaah, mudah untuk baca Quran, mudah untuk berdoa, mudah lisan untuk berzikir. Ini Pak dibiasakan lisan untuk berzikir. Ya, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita berzikir kecuali dalam keadaan jenuh. Aisy Sharwiyahlahana bercerita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yel kurabhu fi kulli ahiyane. Rasulullah s.a.w. sering berzikir mengingat rohnya di setiap keadaan beliau di kantor, di jalan, di pasar berzikir kepada Allah s.w.t. nah ketika lisan kita, rohkuban bi-zikrillah basah selalu dengan zikir kepada Allah maka pada saat itu, itu adalah kemudahan dari Allah kemudahan dari Allah coba kita itu selalu dalam hidup cuma uh, membuat prestasi dalam agama. Bukan ingin membangga-banggakan tetapi kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalkan bulan ini atau pekan ini saya ingin membiasakan lisan saya berzikir kepada Allah. Atau misalkan pekan ini. Atau 40 hari ke depan saya tidak boleh telat takbir atau ikhram imam Terus ada planning seprestasi yang kita kerjakan Itu yang membuat diri kita beramal-beramal Dan saya pesan kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian Kepada bapak-bapak saudara-saudara sekalian Orang kadang-kadang Kalau sudah mengenal dakwah ini Yang ada antara dua Terlalu berlebihan, terlalu mereweh Terlalu berlebihan mempunyai sikap was-was, sholat merasa tidak tenang, sholat merasa tidak uh, belum sempurna, terlalu meremehkan bagaimana? Oh, saya sudah kenal dakwah, saya sudah kenal, saya sudah ngaji kitab, maka pasti surga di tangan. Akhirnya malas untuk mengerjakan amalan-amalan yang disebut saya sebut prestasi tadi, baca Quran yang belum bisa baca Quran. Jujur kami di Banjarmasin Kita punya kelompok tahsin Al-Quran Saratnya cuma satu, gak ada bayar gak ada apa syaratnya cuma satu, ngaku Ngaku kalau gak bisa Ada yang kelas tirkor, Ada yang kelas terbata-bata Ada yang kelas lancar Maka eh, Harus misalkan tahun ini Saya harus lancar banyak kurang Itu prestasi yang dicapai Ada planning prestasi agama ya ada planning prestasi agama yang kita inginkan saya misalkan zikir-zikir yang berkaitan sehari semalam saya saya harus apa tanpa harus bawa buku Islam muslim itu yang dikejar dan itu yang membuat hidup kita semakin dinamis kalau dulu mungkin semakin dinamis dengan pekerjaan ada planning uh, Planning pekerjaan proyek-proyek ini proyek ini tahun uh, bulan sekian saya akan mengerjakan proyek ini bu, bulan sekian lagi proyek ini dimulai enggak sekarang itu sampingan dia menjadi tujuan utama sekarang itu terutama dalam perihal ini ya ciptakan prestasi-prestasi untuk diri kita itu yang kita bisa berharap rahmat Allah nanti di akhirat bukan harta bukan jabatan bukan rupa bukan karamullah taala bersabda dalam hadis riwayat muslim innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ila awanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa Allah tidak melihat kepada rupa kalian kepada harta kalian tetapi Allah melihat kepada amal dan hati kalian amal yang dilihat apa prestasi kita di dunia? ya. dan terutama dakwah salat terkenal dengan mencetak orang-orang yang berilmu bukan hanya sekedar mencetak seorang musuh, mencetak orang-orang yang berilmu yang menghadapi permasalahan kehidupannya dengan ilmu agama maka coba atur waktu kita gak ada yang terlambat saya mulai dari mana, dari mana saja entah mulai dari menghafal ini, mulai dari mempelajari ini dan semisal. Itulah prestasi-prestasi agama dan setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Tidak bisa disamakan Abu Bakar dengan Umar. Tidak bisa disamakan Utsman dengan Ali radhiyallahu anhu berjuma'i. Tidak bisa disamakan fulan dengan fulan semuanya mempunyai prestasi masing-masing. Bergali -masing. itu apa yang saya punyai, apa yang saya miliki ibadah apa yang saya bisa kerjakan, apa yang target yang perlu saya capai. Ini bapak ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ingin masuk kepada tafsir dari surat Al-Fajr dan Materi ini kebanyakan saya ambilkan dari tafsir Imam Ibn Qaisir rahimahullah taala. Makanya temanya tafsir surat Al-Fajr. Kita belajar tafsir sekarang. Para ekuannya di alam Allah Subhanahu Wa ta Taala. Tafsir Imam Ibn Qaisir ini sangat populer Kenapa? Karena dia beliau menggunakan metode penafsiran yang paling bagus dibandingkan ahli tafsir yang lain. Ada timbul pertanyaan. Metode penafsiran yang paling bagus itu apa? Dan ini faedah pertama dari surat Al-Fajr. Yaitu menafsiri ayat dengan ayat. Kemudian menafsiri ayat dengan hadis, Kemudian menafsiri ayat dengan perkataan para sahabat. Kemudian menafsiri ayat dengan perkataan para sahabat dan para salafus sahabat kemudian menafsiri ayat dengan apa yang ditunjukkan oleh kata bahasa Arab itu metode penafsiran yang paling utama secara berurutan menafsiri ayat dengan ayat Kenapa karena tidak ada yang paling paham tentang makna dari firman Allah kecuali siapa Allah itu sendiri kecuali Allah itu sendiri tidak ada yang paling paham Penafsiran tentang ayat Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang merupakan Rasulullah Kemudian Tidak ada penafsiran Yang paling paham tentang ayat Kecuali orang-orang yang pernah belajar Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan selanjutnya diambilkan dari Penunjukan kata bahasa Jadi itu metode penafsiran yang paling utama Dan itu faedah pertama panggil Bahwa Metode penafsiran paling utama adalah menafsiri ayat dengan ayat, ayat dengan al-hadis, ayat dengan perkataan khair Rasulullah sallallahu sahabat tadi tadiri tadiri dan ayat dengan apa yang ditunjukkan oleh kata dalam bahasa Arab. Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yang kedua dari surat Al-Fajr yaitu Bapa surat Al Fajr ini adalah surat makkiyah. Para ulama berbeda pendapat apa maksud makkiyah dan apa maksud madaniyah. Pendapat yang paling kuat, wassalam, ketika para ahli tafsir seperti misalnya Imam Al Muftasini Ibnul Jari Al Tabari Rahimahullah menafsiri bahwasanya surat ini adalah surat makkiyah. Surat ini adalah surat madaniyah. Maka maksud dari surat makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun surat tersebut diturunkan di luar kota Mekah. Semua surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Maka itu disebut dengan surat makkiyah. Meskipun suratnya tersebut diturunkan bukan di kota Mekah, tetap dinamakan surat makkiyah. Karena nanti ada ayat misalkan diturunkan di kota Ta'if. Ayat nanti misalkan diturunkan di luar kota Mekah. Sebagaimana kejadian-kejadian yang terjadi ketika hidup Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian, ada namanya di sana surat Madaniyah surat madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah hijrahnya Rasulullah SAW meskipun turunnya surat atau ayat tersebut di kota Mekah tapi tetap dinamakan surat apa? madaniyah nah ini sedikit tentang ilmu tafsir dan itu faedah yang kedua yaitu apa perbedaan antara surat Makkiyah dengan surat madaniyah dan Bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Fajr ini Adalah surat Makkiya Surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiya Kemudian Kita langsung Memasuki tafsir apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kaffir Dan nanti saya tambahkan dari Yang lain-lain Di sini Allah berfirman wal Fajr. Wa layalin asyam Wa syafi wal watr Wa layli iza yas Fa'idah yang ketiga Dari ayat pertama sampai ayat keempat adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Atau sebelum itu bahwa huruf-huruf yang bisa digunakan untuk bersumpah ada tiga Dalam bahasa Arab huruf-huruf yang bisa digunakan untuk bersumpah ada tiga waw, la, uh, waw, ba, dan ta bagaimana penggunaannya? misalkan kalau saya bersumpah wallahi demi Allah billahi demi Allah sama tallahi demi Allah ya jadi Faedah yang ketiga, mohon, karena saya suka sekali belajar itu sistematis, maka saya pun suka mengajarnya dengan sistematis. Jangan sampai salah nomor-nomor yang saya sebutkan. Dan bantu saya, kadang-kadang saya lupa. Ya, Sekarang faedah yang keberapa? Ketiga. Yang pertama berkenaan dengan apa? Hah? Hah? cara penafsiran yang paling utama, metode penafsiran yang paling utama. Yang kedua berkaitan dengan apa perbedaan surat makiyah dengan madani. Yang ketiga yang barusan saya sebutkan yaitu bahwa di dalam bahasa Arab huruf yang digunakan untuk bersumpah ada tiga waw ba dan ta wallahi billahi tallahi di beberapa daerah di Indonesia, kadang-kadang ada orang bersumpah dengan uh, huruf yang bukan huruf sumpah. Jadi huruf tiga itu disebut dengan ahruful qasam, huruf-huruf untuk bersumpah. Wawba dan tak. Ya. Ada orang-orang salah dalam bersumpah, yaitu dengan menggunakan apa huruf lam. Misalkan, kalau saya di Banjarmasin Biasanya tidak tahu di daerah-daerah lain Lillahi ta'ala Saya tidak nyuri Maksudnya, demi Allah saya tidak nyuri Lam ini bukan huruf Fulqasam Lam bukan huruf Bersumpah, pernah dengar orang menyebutkan Lillahi ta'ala Ini bukan untuk sumpah Ini menunjukkan kepada keikhlasan Jadi beda, jauh sekali Ya, Lam bukan huruf Sumpah itu faedah yang Lihat sekarang Allah memakai waw di sini Wal fajri Demi waktu fajar Walayalin asyar Dan demi uh, Sepuluh hari Atau sepuluh malam Pertama Wasyafi wal watar Demi jumlah bilangan genap Dan jumlah bilangan ganjil. Wal layli iza yasar Dan demi malam Apabila Hah? Berlaku. Lihat di sini Allah semuanya memakai memakai huruf-huruf apa? Wau. Wow. Maka para ikhwah sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa huruf-huruf yang bisa digunakan untuk bersumpah di antaranya yaitu huruf wau, wow, ba, dan ta. Faidah yang keempat dari surat Al-Fajr yaitu Kekhususan hanya milik Allah Bersumpah dengan makhluk-makhluknya Saya ulangi Kekhususan hanya milik Allah Bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluknya Ya, Nama-nama makhluknya Seperti wal fajar Demi masa Demi waktu fajar Kemudian Demi malam yang sepuluh Kemudian Wal lay Wal Wa syafi wal watar Jumlah yang genap dan jumlah yang ganjil Ini semua makhluk-makhluk Allah Dan ini hanya kekhususan milik Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya Apa maksudnya? Tidak boleh bersumpah bagi manusia kecuali dengan nama Allah Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Maka dia telah melakukan kesyirikan Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Man halafa bi ghairillah Faqad ashra Artinya, barang siapa Yang bersumpah dengan Nama selain Allah Maka sungguh dia telah melakukan Kesyirikan Sedikit pak menyimpang tentang kesyirikan Dosa paling terbesar Sepanjang sejarah hidup manusia Dari mulai semenjak Nabi Adam Sampai manusia yang terakhir Diciptakan oleh Allah nanti pada hari kiamat Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah disebut kesyirikan? Kenapa? Ya. Kalau Bapak ditanya, "Apa hukum bersumpah dengan nama selain Allah?" Syirik. Bisa menjawab. Sekarang kita pertanyaannya lebih detail lagi. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah disebut kesyirikan? <tuh> lebih mengkuasakan selain Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya agak e, bisa diperjelas seperti ini orang kalau bersumpah misalkan saya sedang bersumpah demi Allah saya tidak mencuri itu berarti sumpah itu untuk apa menguatkan, menguatkan menekankan ucapan yang dia ucapkan dengan cara menyebutkan yang dia agungkan Ya, Nah ketika saya bersumpah Demi Allah Berarti saya menyebutkan yang saya agungkan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang Allah satu-satunya yang pantas untuk diagungkan Satu-satunya yang pantas untuk diagungkan Ini para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah Apa yang terjadi? Berarti dia mengucapkan yang dia agungkan Dan itu Selain Allah di Disitu letak kesyirikan Bagaimana ya. bisa menjawabnya Kenapa bersumpah dengan nama Selain Allah Disebut kesyirikan Karena Telah terjadi penyamaan Selain Allah Apa saja Misalkan orang menyebutkan Demi Allah demi Rasulullah Berarti dia sudah menyamakan Allah dengan siapa ya. Rasulullah Ya ada atau ada orang mengatakan, apa maling ayam ketangkap. Kenapa nyolong ayam? Nyolong ayam demi ibu saya yang melahirkan saya. Berarti dia sudah menyamakan Allah dengan ibunya. Demi keturunan saya tujuh turunan. Nah di sini dia sudah menyamakan selain Allah dalam hal ini, apapun yang dia sebutkan sebagai bentuk pengagungan dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah Yaitu diagungkan Begitu cara menjawabnya Ya, begitu cara menjawabnya Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah Disebut kesyirikat Karena menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam perkara pengagungan Karena hanya Allah yang berhak Untuk diagungkan Semata-mata Saya berikan contoh yang lain Memakai jimat hmm, Entah itu batu akik Entah itu apa Apa hukumnya jual beli batu akik Hah? Mubah Boleh Kalau seandainya tidak ada unsur Khurafat syirik Di dalamnya Dia bagaikan kita jual baju ya, Sama saja tetapi ketika di sana ada unsur kesyirikan atau kita mengetahui orang ini mencari batu yang seperti ini karena keyakinan seperti itu, seperti itu, maka tidak boleh haram hukumnya. Karena para ulama mengatakan, Al-wasailu laha hukmul maqasid. Semua sarana mempunyai hukum, seperti hukum tujuan. Ketika tujuannya haram, maka seluruh sarana yang menghantarkan ke sana pun haram. Taib. Contoh misalkan, orang memakai jimat Rasulullah alaihi bersabda, man alaqa tamimatan faqad asyaf banah siapa yang menggantungkan tamimah menggantungkan jimat memakai jimat, menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik saya ingin tanya kepada Bapak Sama pertanyaannya Kenapa memakai Atau pertanyaan dulu yang yang awal dulu Apa hukum memakai jimat? Syirik Kenapa memakai jimat syirik? Jawabannya seperti yang saya jawab tadi Siapa yang bisa? Silahkan Gak apa-apa Silahkan Gak apa-apa jimat itu lebih kuat Jawabannya persis yang saya terangkan tadi Caranya silakan. Karena menyamakan selain Allah Dalam hal ini selain Allah apa? Jimat. jimat Disamakan dengan siapa? Allah. Dalam hal yang khusus milik Allah Khusus milik Allah Apa tujuan orang pakai jimat? Tujuan orang pakai jimat apa? Supaya selamat Supaya jauh dari penyakit Marah bahaya Maka jawabannya seperti ini Karena menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara Yang khusus milik Allah Yaitu untuk khusus jimat Yaitu melindungi Memberikan keselamatan Memberikan Kebebasan dari mudarat Dan itu tidak ada yang bisa memberikan itu Kecuali Allah Nah, itu Pak cara mendalami ilmu tauhid. Sekarang kita kan cuma tahu orang yang sujud kepada selain Allah syirik. Tapi tatkala ditanya kenapa? Bingung. Orang yang pergi ke dukun syirik. Ya, betul. Apa hukum pergi ke dukun? Tukar nama syirik. Kenapa disebut kesyirikan? Sama cara jawabannya tadi. Bagaimana? karena terjadi ingat selalu kata-kata apa penyamaan karena terjadi penyamaan antara selain Allah dalam hal ini siapa dukun atau jinnya disamakan dengan siapa Allah dalam perkara khusus milik Allah perkara khusus milik Allah apa apa orang motivasi pergi ke dukun ya minta pertolongan berikan kesehatan dan semisal bisa dipahami begitu semuanya dosa-dosa syirik ya begitu semuanya dosa-dosa syirik nah di sini para ekwasiskalan kembali ke poin yang ke berapa tadi empat yaitu bersumpah dengan makhluk-makhluk itu hanya khusus milik Allah Karena bersumpah dengan makhluk bagi makhluk. Maka itu sebuah kesyirikan. Dan sudah saya jelaskan kenapa disebut sebagai sebuah kesyirikan. Maka perhatikan itu baik-baik. Kita akan pintar dalam masalah kesyirikan. Ya. Orang meletakkan sesaji. Di laut. Sirik. Kenapa? Kita tahu hukumnya. Tapi kenapanya ini masih bingung. Betul? Ya. Betul, baru sekarang dipelajari seperti ini, ya. Nah ini harus dipahami baik-baik. Kenapa nyang masih bingung? Orang meletakkan sesaji di laut, orang meletakkan sesaji di dimana di pohon, kemudian di rumah. Kalau seandainya dulu kita di kampung-kampung, di saya di Banjarmasin itu ada kebiasaan orang-orang tua dulu kalau ingin bangun rumah itu menyembelih ayam, kemudian darahnya dikucurkan ke tiang pertama yang akan di ditancapkan pada rumah tersebut kalau ditanya apa hukumnya syirik, kenapa nah ini harus jawabannya seperti tadi kita tahu kenapanya itu terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah bagaimana kita mengetahui perkara khusus milik Allah ini yaitu apa motivasi mengerjakan itu Nah seperti itu, ya bisa dipahami ya Kalau ingin lebih jelas maka mungkin bisa dibahas oleh usat-usat yang lain Kenapa judulnya, kenapa disebut kesyirikan Karena secara hukum kita sudah tahu Orang sujud kepada selain Allah, hukumnya syirik Tetapi kenapa disebut kesyirikan Nah ini kita Orang minta syafaat kepada Rasulullah Contohnya banyak sekali Minta syafaat kepada Rasulullah Misalnya orang dalam berdoa ya Allahi, Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Syafa'atilah aku di hari kiamat Sekarang dia berdoa seperti itu Hukumnya apa? Syirik Ya Hukumnya syirik Dan syirik haram Begitu Ya Nanti ada orang-orang yang menipu kaum muslim Subhanallah Misalkan enggak ada tuh Bid'ah-bid'ah Bid'ah bid ah itu enggak ada dalam hukum Islam yang lima Hukum Islam itu cuma ada lima Wajib Sunnah Haram Makruh Mubah Gak ada bidah Gak ada Ini orang gak faham Ya Membodohi umat yang juga tidak paham. Ini para ikhwa yang mati. Yang jelas Coba gali Ambil contoh banyak permasaan-permasaan yang terjadi di tengah masyarakat Kesidikan Kenapa? Nah itu tanyakan. Kenapa disebut kersyidikan? Jawabannya cuma satu. Dan itu diambilkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi. Tallah. In kunna lafi dhalanin mubin. Idh nusawikum birabbil alamin. Surat Ash-Shu'ara ayat 97 sampai 98. Artinya demi Allah. Sungguh kata orang-orang musyrik. Di akhirat demi Allah Kami benar-benar dahulu ketika di dunia Dalam keadaan yang sangat nyata, Sesat dalam keadaan sesat yang nyata Kenapa? Karena kami di dunia menyamakan kalian Sembahan-sembahan selain Allah lihat Ada kata-kata penyamaan Menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah Dengan Allah Rabbul Alami Makanya pengertian kesyirikan adalah Kesirikan adalah Menyamakan Selain Allah Dengan Allah Dalam perkara yang khusus Milik Allah Itu sih Ya Apa perkara khusus milik Allah Ibadah Dengan segala macam bentuknya Dan rububiyah Kekuasaan Al-Malik, Al-Khalik, Al-Tadbir Penciptaan Kekuasaan dan pengaturan Ya Orang berkeyakinan Gunung Merapi ada Pengaturnya Apa hukumnya? Kenapa? Menyamakan Selain Allah Dalam hal ini kuncernya Disamakan dengan Allah Dalam perihal khusus milik Allah Dalam hal ini apa? Mengatur gunung meyakini ada pengatur pantai selatan siapa nyoro kidul apa hukumnya Syiris. kenapa sama terus cari jawab apa perkara-perkara kesyirikan dengan masyarakat begituan ya nyembah kubur kenapa kesyirikan nah, ada yang tahu tadi deh salah apa syafaat tadi Orang yang minta syafaat kepada Rasulullah sekarang? Hah? Boleh? Atau orang yang berdoa kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, berikanlah saya anak. Boleh? Kenapa? Menyamakan. Siapa? Disamakan dengan? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkaranya ini? Berdoa. Ibadah. Ya Karena ibadah hanya milik siapa Wa annal ibadat lillahi jahil Dan bahawasanya ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Ah begitu pak Biar lebih pintar dalam masalah syirik. Bukan hanya sekedar Oh syirik tu Oh syirik tu Tapi ketika tak kalah ditanya kenapa Apalagi sampai pakai dalilnya Wah bingung dia Ya Baik ya, kita lanjutkan Kemudian para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak akan masuk kepada ayat-ayat ataupun detil-detil uh, dari tafsiran yang ada dalam tafsir Imam uh, Ibnu Katsir rahimahullahu taala seperti maksud dari waktu fajar itu fajar apa? Kemudian 10 malam 10 itu malam 10 apa? Karena itu uh, harus kita bahas sangat detil Yang ingin saya sampai yang ingin saya bahas dari faidah surat al-fajr di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan uh, perkara kehidupan kita sehari-hari sesudah itu yang keberapa sekarang tafsirannya yang kelima baik para ikhman sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima orang cerdas adalah orang yang memperhatikan Kesempatan-kesempatan emas Tidak berlalu begitu saja Tetapi dia harus gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya Itu orang cerdas Jangan sampai kesempatan emas berlalu begitu saja Dia harus gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya Dari mana Ustaz itu diambil? Dari firman Allah wala Artinya apa? Dan demi malam yang sepuluh Atau demi sepuluh malam yang agung Para ulama tafsir menyebutkan bahawa Layalin ashr adalah Al-muradu biha ashrul hijjah Yang dimaksudkan dengannya adalah Sepuluh hari pertama dari bulan dhul hijjah Dan sepuluh hari pertama bulan dhul hijjah ini adalah Sepuluh hari atau sepuluh siang Yang paling agung dalam setahun Bis Mengalahkan 10 hari terakhir Dalam bulan Ramadan Ya, Saya ulangi Faedah yang kelima apa? Menggunakan Kesempatan baik Itu orang cerdas Orang cerdas tandanya ada kesempatan baik Jangan dilewatkan Saya beri contoh Pak ya e, Selain ini Ada syekh datang Jangan lewatin Harus dikawal ambil faedah darinya. Wah, oh, sibuk kajian istiqal nggak bisa tinggalin, cari yang lain. Waktu untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini yang penting bisa hadir di kajian. Orang cerdas menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewat percuma. Itu orang cerdas. Ketika dimukah, oh Mekah oleh Halehah, habis sholat langsung pulang ke hotel, ya tidur, nonton TV, shopping nggak digunakan itu masjidil haram masjid nabawi nggak digunakan ini nggak cerdas ini yang kita nggak dapati satu sholat itu seribu sholat atau seratus seribu sholat bahkan gara-gara ini orang-orang kadang-kadang ujuk gara-gara ini orang-orang kadang-kadang ujuk saya pernah ditanya sebuah pengajian waktu itu di selipi kalau tidak salah Ustaz, bagaimana menasihati tetangga kalau diajak sholat berjamaah susah banget saya bilang kenapa memang? Apa sebabnya susah? Kata dia kamu sholat berjamaah di sana sampai bangkotan. Saya ini sudah haji dan umroh sekali sholat itu pahalanya seribu sholat seratus ribu sholat. Kamu sampai bangkotan pun sholat nggak sampai seratus ribu sholat. Bapak tahu berapa seratus ribu sholat berapa tahun belum? Kalau hitungannya satu satu hari kita sholat lima kali. Ini kan 100 ribu solat ya satu hari lima kali sehari minimal berarti sebulan 150 setahun <tuh> 150 kali 12 seratus 1800 itu satu tahun 1800 yang ingin kita capai 100 ribu berapa hitung sekarang pantas dia ujub. Ya, kalau tidak salah 56 tahun 6 bulan 20 hari. Ya. Pantusan dia ujuk. Nah, orang-orang seperti ini tidak tahu kesempatan, tidak tidak cerdas dia. Tidak menggunakan kesempatan yang ada. E, maka sebenarnya jawabannya mudah untuk orang yang tadi bersandar dengan amal tadi. Siapa yang bilang amal kita sudah diterima? Ya. Dan itulah ujub, Pak. Ujub itu pengertiannya adalah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Dan itu penyakit hati. Dan itu penyakit lebih berbahaya dibandingkan mencuri. Gara-gara ujub kadang-kadang orang meremehkan maksiat. Gara-gara ujub orang kadang-kadang terputus amal. Ponnya amalan hati itu lebih luar biasa dibandingkan amalan lahir. Itu yang dikatakan oleh Imam al Amalul amalul batin aszalul min amalul dzahir. Amalan batin lebih utama dibandingkan amalan lahir. Kita kembali ke permasalahan tadi. Uh, saya katakan dari poin yang kelima yaitu orang cerdas adalah orang yang menggunakan Kesempatan sebaik-baiknya. Jadi, ambil dari mana? Tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 2 Wal, asha. Yaitu Demi malam. Demi malam yang 10 Maksud malam 10 ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah Siang Hari pertama dari bulan Dhul Hijjah Itu lebih utama dibandingkan 10 hari Terakhir siang bulan Ramadan Dan para ulama mengatakan Sepuluh malam terakhir bulan Ramadan Lebih utama dibandingkan Sepuluh malam pertama dari bulan Zulhijjah Jadi ada yang siang utamanya Ada yang malam Makanya para ulama mengatakan Siang sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah Adalah hari-hari paling utama dalam setahun Malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah malam paling utama dalam setahun. Bisa membedakan, Pak? Atau pusing? Enggak kan? Enggak? Kan? Enggak bisa. Bisa ya bedakan ya? Ya. Baik. Nah, apa dalilnya menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama siang itu adalah hari-hari yang paling utama dalam setahun. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma min ayamin al'amalus salih ila Allah ma min ayamin al'amalus salih ahab ila Allah fihi min hadhihi al-ayyam ya'ni ashrul hajjah qalu wa al-jihad fi sabilillah ya rasulullah wa al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam min dhalika bi shay' artinya tidak ada hari hari Beramal saleh di dalamnya lebih disukai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijah. Sebentar lagi. Nih. Ya, Ramadan, Syaban, eh Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijah. Maka nanti kapan datang 10 hari pertama bulan Zulhijah dan kita tidak menunaikan ibadah haji, maka banyak-banyak beramal. Kenapa? karena itu waktu yang paling utama untuk beramal, waktu yang paling utama untuk beramal, bahkan bisa kata para sahabat bahkan tidak juga dikalahkan oleh jihad, kata rasulullah tidak juga bisa dikalahkan oleh jihad, padahal amalan jihad itu dalam Islam zirwatus sanamil islam, kalau kita lihat puncak ontak itu ada puncaknya, nah sanam itu namanya artinya puncak Zirwah itu artinya Puncak ya Puncak amal dalam Islam itu jihad Makanya orang-orang yang Terperdaya dengan Gaya pemikiran khawarij Mereka dikecekoki ini Amalan paling utama Amalan paling utama Itu sama keyakinannya Sama itu amalan paling utama Tapi harus dengan bowabit Dengan tuntunan Bukan asal ngebom sana ngebom sini, asal bunuh sana bunuh sini, asal kafirkan sana kafirkan sini, enggak. Kita meyakini sama itu hadisnya benar, hadisnya benar, tetapi dipahami harus dengan pemahaman salah fush sehingga benar pemahamannya. Nah para ulama sekalian, para sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan beramal sholeh di 10 hari terakhir, di sepuluh hari pertama bulan Dhuha hijab? Tidak juga kata Rasulullah. Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan nyawanya Dan tidak pulang sama sekali dengan apapun Artinya mati di medan pertempuran Maka orang soalnya menggunakan ini sebaik-baiknya Jangan sampai terlewat kesempatan emas dibuang percuma Nah ini aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari contoh Contoh Misalkan ada orang yang kepepet berhutang kepada kita, tidak mampu bayar. maka ini kesempatan, Mas. Bebaskan. Maka diganjar dengan diampuni, dimaafkan oleh Allah. Bebaskan. Kesempatan ini yang mungkin kita tidak memiliki lagi nantinya. Bebaskan. Ada sebagian orang, Pak, Ustaz. Kan bukankah hadis menunggu orang yang tidak bayar hutang itu utama? Menunggu orang yang tidak bayar hutang nanti akan dimudahkan oleh Allah di hari kiamat. Maka orang ini bertanya mana yang lebih utama, ustadz? Menunggukah nggak usah dibebaskan atau kita bebaskan? Bapak pilih yang mana? Saya saya berikan pilihan ya, choice. Menunggu ada orang berhutang ke kita nggak bisa bayar, kita tunggu aja. Bukan kita ingin nagih Atau tiga, bukan kita ingin perlu uh, Uangnya, kita lebih banyak Daripada hutangan yang kita hutangkan kepada orang lain Tapi kita ingin dapat pahalanya Pahalanya apa? Satu, dianggap sebagai orang yang bersedekah Sejumlah hutangan yang kita hutangkan Saya sering menantang Ada orang yang bersedekah perharinya 50 ribu Sehari, jarang Ada orang yang bersedekah 500 ribu perhari Dialah orang yang menghutangkan uangnya kepada orang lain yang belum dibayar. Karena Rasulullah SAW bersabda, Setiap hutangan yang ia hutangkan kepada orang lain itu dianggap sedekah. Baik. Kemudian menghutangkan orang lain itu, Menunggu orang mau bayar itu akan dimudahkan nanti pada hari kiamat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan-keutamaan. Di sana ada keutamaan membebaskan hutang. Ada orang berhutang kita bebaskan. Keutamanya apa? Dimaafkan oleh Allah dan dijanjikan surga. Kira-kira Bapak pilih yang mana? <tuh> ya. Ada orang, Ustaz, saya pilih yang pertama aja deh. Nah, kenapa? Satu, Ustaz kita dianggap dapat pahala terus, bersedekah terus kemudian disulit dimudahkan dari kesulitan hari kiamat ya dan nanti juga uangnya kembali lagi say. itu paling utama sebenarnya ya padahal kalau kita pikir yang kedua lebih utama kenapa? karena jaminannya Sudah. yang ini ngumpulin pahala belum dijamin belum dijamin. Nah, itu orang cerdas seperti itu berpikir. Jangan sampai uh, ada kesempatan emas terlewat percuma. Dalam sisi amal ibadah apapun. Ya, ini para Yahwa yang dirahmati Allah. Misalkan ada janda-janda yang tidak ada suami Kemudian <SISILENCIO> uh, <SISILENCIO> tidak mesti harus dinikahi pak, diurus, ya, dibiayai. Ini langsung pikirnya ke sana, ya. Maka ini kesempatan. Mumpung tidak ada yang membiayainya, oh saya ada yang membiayainya. Tidak mesti harus dinikahi, ya. Saya ada yang membiayainya. Kenapa? Karena nanti asahi alal almarlah kaha taini fil kaha huwa wama'i kaha taini fil janda artinya, orang yang mengurus janda-janda yang tidak ada suaminya yang tidak ada yang mengurusnya maka dia akan bersamaku seperti ini di surga akhirnya kesempatan belum ada yang mengurus, diurus kalau seandainya memang sanggup nikahi ya seperti itu ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT jadi ini poin yang kelima poin yang ke -6. Rasulullah al Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad? Fi ramadhatil iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladheena jabu as-sakhra bil wahd wa fir'aun zil awtal alladheena taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabb alayhim rabbuka sawta 'adab Indah rabbaka la bil mursah. Sudah indah Pak kalau kita paham bahasa Arab itu tatkala dibacakan Al-Qur'an indah. Makanya belajar bahasa Arab. Ya, indah sekali. Al-Qur'an itu dibacakan adalah dia firman Allah yang sangat mudah dipahami. Coba perhatikan hadis e, arti dari ayat tadi yaitu apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana rokmu berbuat kepada kaum ma'at yaitu penduduk iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain kaum ma'at ini dia adalah kaum yang besar-besar dan orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu memang besar-besar kemudian Allah berfirman dan kaum zamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Samud dan peninggalannya masih ada. Ya. Yaitu di e, di kota di dekat kota Madinah mereka memahat batu-batu. Jadi gunung dipahat dijadikan rumah. Subhanallah. Gunung dipahat dijadikan rumah. Saking besar dan kuatnya mereka dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak Maksudnya tentara yang banyak Yang berbuat sewenang-wenang Dalam negeri Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu Karena itu RobMu Allah menimpakan kepada mereka Cemetlah Arab Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi Perhatikan baik-baik Faedah keenam dari Mulai ayat ke-5 Ya ke-6 Ke-6 sampai Ayat yang ke 14 belas faidahnya adalah yang ke enam yaitu bahwa semua kebaliman pasti akan dihancurkan oleh Allah di dunia atau di akhir maka berhati-hatilah terhadap kebaliman semua kebaliman pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka berhati-hatilah terhadap kebaliman di dunia ataupun di akhir. Rasulullah s.a.w. bersabd al-Hadis Rewid Bukhari Al-Dhulmu Dhulmatun Ya'umal Qiyamah Artinya Sebuah kezaliman akan mendatangkan kegelapan nanti pada hari Qiyamah Sedikit saya menyembuh Pak tentang kezaliman Terutama terutama Bagi orang-orang yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salat Semestinya harus jauh dari kezaliman semakin dekat dengan Al-Quran, dengan pemahaman para salafus soleh, harus jauh dari kegariman, kadang-kadang kekeliruan sebagian orang yang sudah mengkaji ilmu salaf mulai timbul sifat ujub sifat terlalu tinggi rasa harap wah saya sudah ngaji tauhid, semuanya ini orang bodoh ahli bid'ah, musyrik semua ini hati-hati. Akibat perasaan seperti ini, maka timbul sikap, yaitu meremehkan maksiat. Seperti yang saya sebut, wujud penyakit hati yang bisa menyebabkan satu perdosa yang sangat luar biasa, yaitu meremehkan maksiat. Contoh, Pak. Dan mudah-mudahan di kalangan jamaah ini tidak terkenal seperti itu. Ada orang kadang-kadang sudah ngaji, ya sudah mengamalkan sunnah, tetapi untuk giliran hak manusia tidak ditunaikan. Kalau hutang enggak bayar. <SILENCIO> Pakai senjata senjata pamungkas, pem, afwan akhir. Ya, maaf, A, saya enggak bisa bayar. Bayar. Itu hak orang lain. Tidak boleh kita menggurimi orang lain. Semakin kita belajar, semakin kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terkenal oknum-oknum atau jamaah dakwah salaf ini orangnya kalau berhutang nggak mau bayar. Nah, jangan sampai terkenal seperti itu bahkan kita sangat harus menjaga hak manusia dan ingat hak manusia itu lebih berat dibandingkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian. Kalau hak Allah, kita berbuat dosa Kita bertobat dengan sebenar-benar Tobat, Allah pasti mengampuni Tapi kalau hak manusia Sebelum kita tunaikan Hak tersebut, sebelum kita Minta halal dengan hak tersebut Maka Bukan urusan kita Dengan Allah, urusan kita Dengan si Fulan, itu nanti hari kiamat Rasulullah SAW Para ulama mengatakan Hukuk, Hukukul adami Mabniyatun alal musyahah hak antar manusia itu di hari kiamat dibangun di atas saling meminta saling meminta artinya di hari kiamat gak ada saya punya hutang misalkan dengan salah seorang dari bapak, kemudian di hari kiamat saya gak bayar di dunia, di hari kiamat pak mohon maaf ayah, saya gak bisa bayar nih gak bisa ustad harus bayar, kenapa? gak ada duitnya, bayar dengan pahala kenapa? karena semua orang ingin masuk ke itu maksudnya dulu hakul adamiin mabinniatan 'ala al-mushahah hak hak antar manusia dibangun di atas saling meminta di hari kiamat enggak bisa misalkan itu keluarga keluarga saya nanti paling memaafkan saya harus ada benar-benar kata maaf kata halal ini yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari man kana andahu madlamatan li akhi falyatahallal minhu alyoum barang siapa ia ya, dia madlam mempunyai kezaliman terhadap saudaranya dalam sesuatu atau apapun maka dia minta halal hari ini kalau tidak maka apa yang terjadi kalau tidak <tuh> Tid sebelum tidak ada emas dan perak Yang ada hanya siapa yang punya hak Dia dapat pahala Siapa yang boleh Dia akan memberikan Mendapatkan dosa dan juga Hak dari orang lain Itu yang bisa saya sampaikan Kemudian kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu yang ke Ayat yang ke-14 Faedah ketujuh dari ayat yang ke-14 Inna Rabbakala binursa Sesungguhnya, Rabbmu sangat mengawasi Ini saya sampai jam berapa? Saya harus ke Bekasi Sampai jam berapa? Biasanya. Biasanya sampai jam berapa? Setengah tujuh nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya lanjutkan sedikit Ada beberapa poin Mungkin sampai ke sembilan Kita berhenti pada angka yang ganjil Dan Allah menyukai angka yang ganjil Insya Allah Itu sudah berapa? Jujur Inna robbaka lazul mirsad Artinya Robmu Adalah selalu mengawasi Pak Ayat ini Tanamkan dalam hati niscaya bisa Menjaga kita dari maksiat. Allah mirsad Allah mengawasi. Ayat ini tanamkan selalu dalam hati. Terutama tatkala kita melakukan dua hal. Ingin cenderung kepada maksiat atau ingin melalaikan kewajiban. Ya Allah mengawasi. Pasti itu adalah cara yang paling efektif mengkonter diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat. Makanya para ulama mengatakan innarabbaka labil mursad tidak ada ayat yang paling keras menempa jiwa kecuali ayat ini. Kapan kita ada mulai cenderung kepada maksiat entah mencari yang halal, eh, mencari yang haram, harta, ya, rezeki ataupun menempatkan kemaluan pada yang haram mulai condong ke sana. Innarabbaka labil mursad. Ingat robmu mengawasi. Dan ini tingkatan Islam yang paling tinggi, yang sering disebut oleh Rasulullah s.a.w. sebagai eh, Sa'an ta'abudallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'illamu ya'raq Artinya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak kamu bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Ya sekali lagi faedah yang ketujuh yaitu kiat paling utama agar terlepas dari maksiat maksiat itu pak dibagi menjadi dua mengerjakan hal yang diharamkan meninggalkan kewajiban itu maksiat makanya syekhul islam mengatakan al maksiatu hilafu ta'ah maksiat itu adalah kebalikan dari ketaatan Ya. Nah kapan orang cenderung kepada maksiat dengan dua jenisnya tadi maka ingat Allah selalu mengawasi itu kiat yang sangat indah sekali Allah mendengar mendengarni Allah mengetahui nih yang kita kita omongkan Allah begini yang kita yang kita kerjakan Allah melihatnya dan ini adalah amalan hati ya ada sedikit permasalahan Pak Menari Orang nggak jadi mencuri karena tidak punya kesempatan. Contoh pertama, orang tidak jadi mencuri. Misalkan di bus Jakarta tidak jadi mencuri karena tidak punya kesempatan. Dia meninggalkan maksiat karena nggak punya kesempatan. Orang meninggalkan maksiat tapi karena takut kepada Allah. Dari dua potret manusia ini mana yang dapat paham? Yang satu terpaksa enggak jadi. Kenapa? Karena enggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, oh wow, paling beringas dia. Yang kedua, dia mempunyai kesempatan untuk maksiat tapi dia benar-benar tinggalkan hanya karena apa? Inna rabbaka la Nah, di sini kita ambil pelajaran menarik Pak, bahwasanya tatkala orang dijauhkan dari maksiat itu juga salah satu nikmat Allah terbesar Karena mungkin kita gak tahan pak, Kalau seandainya di hadapan kita Maksiat gak tahan kita Ada yang tahan Kalau seandainya seseorang Menjadi Nabi Yusuf Peran Nabi Yusuf digantikan oleh Ahmad Zainuddin Ya Dirobek Dirobek mungkin dari depan robeknya Kan dari belakang semua sarana sudah terpampang Sudah tersedia Apalagi Tapi Nabi Yusuf bisa tahan Kenapa? Karena takut kepada Allah Karena merasa diawasi oleh Allah Dan ini amanah yang paling tinggi dan itulah yang menyebabkan dapat terido Allah. Lihat Surat Al Baqarah. Inna ladhiya annu aminu sawalnya pula ikham sharuk hayrul dari Sesungguhnya orang beriman dan beramal sawalnya mereka lah orang-orang yang sebaik-baik manusia. Jazahumain darobim jannah tu adnin tajri min tahtal anharu khalidinafiyah abada. Raziyallahu anhum waradzuha. Zalik liman yang demikian itu karena mereka takut kepada Allah. Hamalan paling utang Merasa diawasi Merasa selalu diintai oleh Allah Subhanahu Ini faedah yang ketujuh Faedah yang kedelapan Sebelum terakhir Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yaitu di ayat Dari surat-surat Al-Fajr ini Kita dapat disini Ayat yang kelima belas sampai tujuh belas Faidahnya dulu saya sebutkan, baru saya baca ayatnya. Faidahnya adalah kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Itu faidah. Kaya bukan tanda mulia, miskin bukan tanda hina. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Famal Fa insan idamatul tala." Ta Rabbu, fakram Ahu, naamau, fayakul Rabbi akram. Waama, idza mabtalam, fakadra alaihi rizq, fayakul Rabbi ahlan. Kala, artinya, adapun manusia, jika diuji, jadi kekayaan pun apa namanya disebut oleh Allah, ujian. Jika diuji dengan diluaskan rizkinya, dimuliakan dia, dilapangkan rizkinya, maka dia mulai mengatakan Rabbu telah memuliakan. Adapun jika seseorang diuji dengan keserbitan rezeki, dibatasi rezekinya, maka dia mengatakan robku telah menghinakanku. Dua asumsi ini ayat 15 16 dibantah oleh Allah langsung di ayat yang ke-17, kala. Tidak sama sekali. Itu asumsi salah. Semua diukur dengan materi. Itu salah. Kebahagiaan bukan dengan materi. Kebahagiaan ada di dalam hati. ليس الغنى ان كثره المال ولكن الغنى غنى النفس bukanlah kekayaan diukur dengan materi tetapi kekayaan diukur dengan kepuasan hati makanya lihat ketika orang meluangkan waktu untuk beribadah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu meluangkan waktu untuk benar-benar untuk ilmu bukan sekedar ah kayaknya kosong nih hari ini tuntut ilmu ah enggak dia sudah punya planning. Ini waktu nggak bisa diganggu-gut kecuali saya nuntut ilmu untuk ibadah. Maka kata Allah swt. Iman alim tafarrul ibadat amla sadrokaginan wa sudufakah. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Lihat, hati dulu diurus oleh Allah baru Realnya benar-benar Allah kasih wa asuddu fakrab. aku akan tutupi kemiskinanmu karena hatinya sudah tenang puas maka ditutup kemiskinannya wa illa taf'al mala'tu qalbaka syughla wa lam asuddu fakrab. kalau tidak luangkan waktu aku akan isi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kemiskinan kembali ke permasalahan tanda eh, kekayaan bukan tanda dunia bahkan Pak saya bisa membuktikan bahwa kekayaan kadang-kadang lebih berbahaya dibandingkan kemiskinan. Dari hadis Rasulullah SAW bersabda: Allahumma riwayat Bukhari Allahumma Inni aulubika min syari fitnatil ghina. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan. Ujian kekayaan, lihat kata-kata saya keburukan ujian kekayaan. Kemudian Rasul berdoa lagi, wa auzubika min fitnatil fakr dan aku berlindung kepadamu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya? Kebu? Keburukan. Ketika berlindung dari ujian kekayaan Disebutkan di depannya apa? Keburukan, syarat Ketika berlindung dari ujian kemiskinan Tidak disebutkan Al-Hafidh ibnu Hajar menjelaskan akan hal ini Kata Al-Kirmani Seorang ulama di zamannya Mengatakan bahwa Kadang kekayaan Lebih berbahaya Perkatanya bahasa ini, Fihi isyaratun annal ghinah Asyadul dororan minan faqr. ahianan kadang kekayaan mendatangkan keburukan lebih besar dibandingkan kemiskinan. Kenapa berdasarkan habis ini dan setiap kata yang Rasulullah SAW sebutkan itu wahyu. Tak mungkin sia-sia. Makanya saya sering me mengungkapkan kepada para ustaz bahwasanya hati-hati dengan hadis Rasulullah. Kita berdakwah enggak cukup dengan menyebutkan hadis, menyebutkan ayat-ayat arti selesai. Enggak, harus dijelaskan dengan detil perkataan para salafus saleh terhadap hadis tersebut, terhadap uh, ayat tersebut. Lihat, di sini ada perbedaan keburukan ujian kekayaan dengan keburukan dengan ujian kemiskinan. tidak ada keburukannya ujian kemiskinan. Adapun riwayat yang menyebutkan kadal fakru am yakunu kufran, hampir saja kefakiran membuat orang kafir, kemiskinan membuat orang kafir, maka ini bukan hadis atau minimal hadisnya lemah. Itu bukan hadis Ya. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, apa keburukan yang dihasilkan dari ujian kekayaan? satu, ya keburukan yang dihasilkan dari ujian kekayaan satu sombong seperti karun karun simbol ikon kekayaan dunia kalau seandainya ya di legenda wisata ini digali tanah kemudian dapat harta maka orang akan menyebutkan harta karun padahal karun belum pernah datang ke legenda wisata Kemudian yang kedua. Setelah sombong, keburukan ujian kekayaan apa? Maka yang kedua adalah mubazir. Berlebih-lebihan. Dan ini ma'ruf di tengah orang-orang yang diluaskan rezekinya. Mubazir. Berlebih-lebihan. Yang ketiga, keburukan ujian kekayaan apa? Yaitu Seseorang dengan ujian kekayaan tersebut Dia akan tak Takabur sudah ya Dia akan Bakir Bakir Pelit, kikir Medit, korek <tuh> dan subhanallah di beberapa daerah siang sinonim dengan kikir bakhil itu bahasanya jelek-jelek. Ya diucapkan itu intonasinya enggak baik gitu. Orang sudah mendengarnya itu bukan bukan easy listening kalau dalam bahasa anu itu. enak didengar enggak. Jelek gitu. Ya. kikir pelit, medit koret. Kalau Ustadz Yazid biasanya didemik Kemudian kalau dibahas di Banjarmasin bahasnya engken, di beberapa daerah di Jawa Tengah centil. Centil, cetil. cetil. Ya, di Jawa Tengah ya. Cetil. Jelek gitu. Ucapannya jelek. Ya. ini apa namanya? keburukan kekayaan yang ketiga. Jadi kadang dia lebih buruk dibandingkan kemiskinan Meskipun nanti tarik ulur diantara para ulama Mana yang lebih utama Dan bapak mau mana Kaya, bersyukur, miskin, bersabar Mau mana Gak enak jadi orang miskin Ya Ini para ya poin berahmatian Poin Sudah itu Kita masuk kepada poin yang terakhir Yang ke sembilan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebenarnya banyak sekali luar biasa Ini faedah menarik juga Kalian menyukai harta yang sangat banyak Ini yang kesembilan ya Kalian menyukai harta yang sangat banyak Apa faedahnya? Sifat manusia Tabiatnya memang suka terhadap harta Berarti Suka harta tidak tercela dalam Islam. Yang tercela adalah ketika harta tersebut melalaikan dia dari jalan Allah. Wa tuhibbunal mala haban jam, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan akan itu Kalian menyukai harta yang dengan kesukaan sangat banyak Kesukaan manusia terhadap harta dilihat dari dua sisi Yang pertama Dia suka mengumpulkan Dan tidak mau memberi Yang kedua Dia sangat bakhil kalau sudah dapat Suka mengumpulkan dengan cara apapun Halal, haram, setengah halal, setengah haram Pokoknya dia ambil semua Bahkan di zaman sekarang orang-orang sebagian punya uh, prinsip Yang harap aja susah Apalagi yang halal Jadi faedah yang ke sembilan biar tidak lupa Atau tulisan yang bagus Yaitu bahwa Sifat tabiat manusia memang suka terhadap harta, Maka hal itu tidak tercelah Yang tercelah adalah Bagaimana seseorang berinteraksi dengan harta tersebut dan interaksi manusia terhadap harta dua hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Ya dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan di situ tercelaknya nanti. Ini dia. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah mengabarkan manusia suka terhadap harta Bahkan Rasulullah seolah mengabarkan manusia suka terhadap harta Lihat Dalil dari Al-Quran dulu وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَا شَدِيْهِ Dan sesungguhnya manusia Kesukaan terhadap harta Sangatlah Besar Sangatlah kuat Nah itu dalil dari Al-Quran Surat apa itu? وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَا شَدِيْهِ Hafalah yang Alhamdulillah buih sirama fil kubur. Ala, al adiyah, ya. Dari dari hadis tentang kesukaan manusia terhadap harta. Uih ini luar biasa pak. Lah. Rasulullah SAW bersabda, laukana wadia nih, laukana libni adam wadia nih la betah Kalau seandainya anak manusia memiliki dua lembah harta dalam riwayat yang lain, dua lembah emas maka dia ingin yang ketiga ini satu dalilnya dari hadis yang kedua bahwasanya manusia sangat suka terhadap harta dalil dari hadis yaitu yuhromo benu ada wayashibumin husnata anak manusia akan tua keriput ubanan keropos ya akan tua tetapi semakin tua semakin menjadi jadi dari dirinya dua hal ada pepatah mengatakan tua-tua kelagi -tua, tua semakin tua semakin menjadi-jadi. Dua hal, apa itu? Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal umur. Tamak terhadap harta, tamak ingin panjang umur. Lihat. Kesukaan manusia terhadap harta. Yang ketiga, hadis yang ketiga yang menunjukkan kesukaan manusia terhadap harta dan ketamakan manusia terhadap harta. Ma'diban ja'ian Biaf ursilah fi ganam biafsada min herus almar'i al mal wa sharf al Dua serigala jantan, eh, dua serigala yang sedang lapar dilepas kepada seekor kambing. Kalah buasnya dibandingkan tamatnya manusia terhadap hartanya dan ingin mendapatkan kedudukan dalam agama. Paham maksudnya Pak? Dua serigala Dilepas kepada kambing Hancur habis kambingnya Sangat buas Ini kalah buasnya dengan buasnya manusia terhadap harta Kadang-kadang tidak masuk akal Pak Saya pernah Sebenarnya di beberapa Kalau tidak salah waktu itu di Jambi Itu minyak Dari perusahaan Pertamina Itu dibolongin Dari bawah tanah Kemudian diambil dimasukin ke ke kampungnya. Coba itu nyelam berapa kak berapa ini. Kemudian eh, nggak masuk akal. Dan pegawai pegawainya pada saat itu mengeluhnya itu kami, Ustad sampai nyelam nyelam untuk mengatasi itu tidak masuk akal kadang-kadang. Ujung-ujungnya apa? Duit. Gara-gara apa? Duit. Ggt gara-gara duit. G -g -g -gara, gara -gara duit. Ya. Ode oh, sudah ma'ruf ya, GGD istilah baru GGD. Nanti jangan-jangan saya disebut Ustadz GGD ya. Ini macam-macam berita terakhir. Saya nggak punya televisi di rumah. Ibu saya melihat televisi mungkin melihat berita. Berita terakhir din kata dia orang bikin daging bakso dari daging sapi. <tuh> Itu jumlahnya tontona. 6 ton. ton. Disebar ke mana-mana. Coba enggak masuk akal. Ya. Ini para Foya yang dirahmati. Degedi juga ini. <tuh> Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kalau kita mengetahui tadi, poin yang ingin saya tuju adalah, ketika Anda mengetahui manusia memang suka terhadap harta, jadi Anda ketika melihat yang seperti itu, wah, memang hadis rasul mengatakan seperti itu. Dan kita ditanya tentang harta nanti dua hal, Yaitu dari mana kita dapat, ke mana kita dapat. Cukup kiranya. Nanti gak cukup, waktunya saya ke Bekasi. Ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruknya dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh